subhula hu ala tawfiqihi wa intanani wa shadu ilaha illallah wahdahu la sharikalah ta'diman li shani wa anna nabiyana muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i wa ala alihi wa ashabihi wa iswani wasallama tasliman katsira allahumma 'allimna ma yanfa'una وَنْفَعَنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا اللَّهُمَّ أَرْزُقْنَا الْإِخْلَاصَ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ نَرْجُوْكَ وَلَا تَكِلْنَا إلَى أَنْفِسَنَا طَرْفَةَ عِيْنٍْ رَبَّنَا لَا تَعْلَمْنَا مَا تَعْلَمُونَ وَلَا تَعْلَمُونَ مَا تَعْلَمُونَ kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini Untuk memenuhi kewajiban kita Yaitu menuntut ilmu syar'i Salawat dan salam Mudah-mudahan senantiasa Tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Beserta kepada Para keluarganya Para sahabatnya Para pengikutnya yang mengikuti beliau Dengan baik hingga akhir zaman ya, Kembali Posisi saya di sini menggantikan Istana Ustadh Anfalullah Beliau perhalangan hadir dikarenakan istrinya sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahuwataala segera memberikan kesembuhan kepada istri beliau dan keluarga beliau. Adapun pembahasan kita pada Saudara yang berbahagia ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan hadis di dalam kitab Bahjatul Qulubil Abra wa Qurratu Ayunil Ashyar fi Syarhi Jawamil Akhbar. Kitab hadis atau 99 hadis yang ringkas yang memiliki makna yang dalam yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al Sa'di Rahimahullah taala Beliau berkata al hadisus salis hadis yang ketiga Antamim Ad-Dari radhiyallahu anhu qala Dari Tamim Ad-Dari salah seorang sahabat yang memiliki kunyah Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah. Dan kunyah itu. Tidak mesti dengan nama laki-laki. Buktinya beliau. Kunyahnya dengan anak perempuan. Abu Ruqayyah. Terutama ketika. Kunyah tersebut sudah. Menjadi sesuatu yang dikenal. Beliau dikenal dengan Abu Ruqayyah. Maka. Ya. Tidak mengapa Seseorang Berkunyah Memberikan lakob Atau sebutan dengan Abu Atau anaknya yang perempuan Demikian juga seorang boleh Berkunyah ya, Memberikan lakob Dengan sebutan abun Bapaknya Fulan Atau ibunya Fulan Dengan hewan. Namun bukan berarti dia itu bapaknya hewan. Seperti Abu Horero, ya. Abu Horero, abarnya Horero, kucing. Horero artinya apa? Kucing. Dikarenakan beliau memang senang memberi makan kucing, senang memberi makan kucing dan menyenangi kucing, maka beliau dikenal dengan Abu Hurairah. Dan tidak mesti lakob itu diberikan kepada orang yang sudah punya anak. Tidak mesti. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda kepada anak kecil. Ya Aba Umayyah. Wahai Abu Umayyah. Bayangkan, anak kecil sudah dipanggil Abu. Wahai Abu Umayyah. Ini saudaranya Anas bin Malik. Apa yang dilakukan oleh Nuhir, burung kecilnya. Ya. Qala Tamimud Dari Sarang sahabat ya, Rasulullah SAW Beliau berkata Qala Rasulullah SAW Telah bersabda Rasulullah SAW Ad-dinun nasiha Agama itu adalah nasihat Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Diulang sampai tiga kali. Qalu Para sahabat berkata, "Liman ya Rasulullah?" Untuk siapa wahai Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjawab, Lillahi Untuk Allah. Wali Kitabhi dan untuk Kitabnya, Wali Rasulih dan untuk Rasulnya, Wali Ain Matil Muslimina dan untuk pemimpin-pemimpin kaum Muslimin, Wa'ammatihin dan harak ramai diantara mereka atau orang umum diantara mereka, Rooh Muslim, Hadis riwayat Imam Muslim. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan "Adinul Ad Nasihah". Agama itu nasihat. Apakah agama itu hanya nasihat? Jawabannya tidak. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menjelaskan bahwasannya agama itu dibangun di atas nasihat. Agama itu dibangun di atas nasihat. Ya. Jadi di sini Rasul-Rasul sedang menyebutkan suatu perkara dengan perkara yang termasuk yang paling penting, yaitu nasihat. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim al-Birru Husnul Fulu. Kebaikan itu adalah Akhlak yang baik Apakah kebaikan itu Hanyalah akhlak yang baik? Ya, tidak Namun termasuk perkara yang paling penting Di dalam kebaikan adalah akhlak yang Baik Dan nasihat itu Di dalam bahasa Arab Terambil dari kata Nasoha Tasoh tulaa salah artinya adalah saya memurnikan madu dari kotoran-kotoran itu. -kotoran. Jadi nasihat dalam bahasa Arab artinya adalah pemurnian. Nasihat dalam bahasa Arab artinya apa pemurnian. Itu secara bahasa. Namun nasihat yang berkenaan dengan hadis yang bersama kita ini adalah kita bersungguh-sungguh di dalam beramal dalam memenuhi hak-hak yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Kita bersungguh-sungguh di dalam beramal dalam memenuhi hak-hak yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini wal istiqomatu alaihi dan beristiqamah konsisten di atasnya kita bersungguh-sungguh dalam beramal untuk memenuhi hak-hak yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini dan beristiqamah atau bersekuel di dalam mengerjakan. Makanya ya, Yang dimaksud dengan nasihat di sini terutama nasihat yang pertama lillahi untuk Allah. Mungkin pertama kita mendengar artinya oh, nasihat untuk Allah itu. Allah dinasihati? Ya. Bukan itu maksudnya. Namun nasihat di dalam hadis ini maksudnya adalah kita bersungguh-sungguh di dalam memenuhi hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nasihat itu. Jika dilihat dari anggota badan yang mengerjakannya. Itu terbagi menjadi tiga. Ada nasihat dengan menggunakan hati. Ada nasihat dengan menggunakan kisah dan ada nasihat dengan menggunakan anggota badan dan nasihat yang paling tersebar di antara kalangan manusia adalah nasihat dengan menggunakan pisau ya. ini yang paling tersebar dari pengertian nasihat di antara manusia dan ini tidak salah karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda Hakul Muslim ala Muslim sit. Hak seorang Muslim atas Muslim yang lain ada enam. Di antaranya adalah Ihsan Sohakavan Sohku. Jika dia meminta nasihat kepada engkau, maka berikanlah. Nasihat. Maksudnya nasihat dengan menggunakan lisan. Maka nasihat yang dikenal oleh manusia dengan nasihat menggunakan lisan. namun yang dimaksud dengan nasihat di dalam hadis ini melingkupi tiga macam nasihat dari anggota badan tersebut baik dengan nasihat menggunakan hati atau menggunakan lisan atau menggunakan anggota badan kenapa karena berhubungan dengan hak-hak Allah Rasulnya Kitabnya dan seterusnya bisa difahami ini perlu dijelaskan dulu seperti ini supaya kita tidak bingung kok oh, nasihat ditujukan untuk Allah sih. Ya. Adapun hak yang pertama yang berkenaan dengan hak Allah swt itu kalau kita ringkas ada dua macam. Yang pertama adalah Ikhlasul sholat ibadatillah. Kita mengikhlaskan seluruh ibadat kita hanya untuk Allah Subhanahu Wataala. Ini hak Allah yang terbesar. Oleh karenanya Rasulullah SAW kan. Pernah mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, itu mohon Jabal ketika diutus menuju Yaman. Faljul awal batal awlii ila anjuahidul ilah. Yeah. Hendaknya yang pertama Engkau serukan kepada mereka adalah untuk mengetahuikan Allah Subhanahu dan beliau juga pernah bersabda dalam hadis yang lain Atadrima haqqullahi ala ibad Apakah kau tahu hak Allah terhadap hamba-hambanya Wa haqqul aibadi ala Allah Dan hak hambanya terhadap Allah Maka dia menjawab Allah dan Rasulullah Allah dan lebih Rasulullah Maka Rasulullah SAW menjawab Hakkullahi ala ibad an yabudu wa la yushriku Bihusai'an Hak Allah terhadap hambanya yaitu agar mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali itu hak yang terbesar bagi Allah SWT terhadap hamba-hamba itu -hamba -hamba -hamba. baik kemudian hak yang kedua yang wajib kita tunaikan Yaitu Kita bersaksi Bahwasannya Allah Maha Esa Di dalam Rububiyahnya Uluhiyahnya Dan Asma Masih dan nama-nama dan sifat-sifat. Ini dua hal ini meliputi semua hak-hak Allah SWT. Yang kedua saya ulangi. Kita bersaksi. Bahwasannya Allah Maha Esa di dalam rubuhiyah. Bahwasannya Allah itu Maha Esa di dalam kepenurusan makhlukiyah. Allah maha menghidupkan, maha mematikan, maha mengurusi makhluknya, maha memberikan rizki dan seterusnya. Dan itu yang wajib kita yakin belialah Tuhan dialah satu-satunya zat yang yang maha mengurusi makhluk. Adapun ulughiyahnya adalah bahwasanya kita hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa taala dan yang ketiga adalah berkenaan dengan nama-nama dan. Dan ini saya kira sudah kita bahas berulang-ulang ya. Tentang tiga macam hak Lantas mana hak-hak Allah yang lain yang berkenaan dengan salat, zakat, puasa? Masuk ke yang mana ya? Yang pertama atau yang kedua? Oke. Ya. Yang pertama masuk ke yang pertama kenapa karena pengertian dari ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai baik berupa perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi ismun jamil al ikulima yakinu Allah wa rabbi min al akwalim al akmal al zahirati wal baghim oleh karena itu seluruh macam ibadah masuk ke dalam Bagian yang pertama Dan ibadah itu sesuatu yang luas Kita tidak boleh takut Yang takutnya Merupakan ibadah kecuali hanya kepada Allah SWT Tidak boleh kita takut kepada nyeru ya Kepada penunggu pohon Mau lewat pun tan dulu Kalau ada yang jawab Lari Adapun Yang kedua Adalah hak yang berkenaan dengan Dengan kitabnya Wali kitabih. Apa hak Al-Quran terhadap kita Atau kalau kita balik Apa kewajiban kita terhadap Al-Quran Yang pertama adalah Kita wajib Membenarkan Kabar-kabarnya Di dalam Al-Quran Terdapat berita-berita Kabar-kabar Kita wajib membenarkan Seluruh kabar yang ada dalam dalilnya banyak, diantaranya adalah di awal surat Al-Baqarah, Allah Swt memand Alif Lam Mim, dari kal kita mulai baca, Hudalil Mutari Aladina Yubimu, dan bila Alif Lam. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai petunjuk untuk orang-orang yang beriman Siapa mereka adalah orang-orang yang beriman kepada hal-hal Al-Quran Dan di dalam Al-Quran kita dapat Al-Quran Yang wajib kita iman Dan banyak sekali perkara-perkara yang beriman Yang misalkan dalam Al-Quran Kemudian Yang kedua dari hak Al-Qur'an terhadap kita Adalah kita Mengerjakan perintah-perintah Dan menjauhi Larangan yang terdapat Di dalam dalam Allah subhanahu wa ta'ala bersulman Di dalam surat Toha ayat 123 Allah subhanahu wa ta'ala bersulman Famanit taba'ah hudaya Fala yagilu Wala yashukah Barang siapa yang mengikuti petunjukku Maka dia Tidak akan tersesat Di dunia Dan tidak akan sensara Dia Kira Wa man a'robo'an zikri fa inna lahu ma'isatantungka dan barang siapa yang berpaling dari peringatan dari tidak yang paling besar adalah Al-Qur'an fa inna lahu ma'isatantungka maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit wa nahshuruhu yauma qiyamati a'ma dan kami akan kumpulkan dia dalam kondisi buta tidak mampu Maka dia pun protes Qawla'lu pilih mahasyartani a'ama wa padukuntu basirah Wahai Rabbu, Kenapa kau pupuka aku dalam kondisi buta Padahal di dunia dulu aku mampu melihat dengan begitu jelas eh? Maka Allah SWT menjawab Qawla'ka dhalika atat ka'ayatuna fadansirah Wa'ka dhalika di umatku Demikianlah ketika di dunia dulu Engkau senantiasa melupakan ayat-ayat kami Tidak mau membacanya tidak mau mendaburinya, tidak mau mengamalkannya. Wa kadzalikal yaumatu. Demikian hari ini engkau akan dibakar. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Allah subhanahu wa ta'ala bishulman Wa kuala khusul Ya Rabbi, inna qawmi Takhudu hadal Qur'ana Mahjuro, berkata Rasul, wahai Rabbu, sesungguhnya Umatku menjadikan Al-Quran Ini sebagai sesuatu yang Ditinggalkan, subhanahu nah, Kita lihat sendiri Bagaimana umat Islam Di zaman sekarang lebih rajin membaca Kabar dari Quran Bahkan berlangganan Setiap hari rajin Untuk meneliti Quran Namun melupakan Al-Quran Padahal beda sedikit saja hurufnya, ya, Quran, Quran Lebih mendahulukan Quran Daripada Sebagian lain lebih rajin membuka sosmed. WhatsApp, Facebook, Twitter, Namun dengan Al-Qur'an sembarangan. Yuk. Al-Qur'an mendebu di lemari. Ada seorang guru di satu di kitanya. Coach, bagaimana interaksi Para salaf terdahulu dengan Al Quran, maka seharusnya menjawab dengan jawaban yang singkat. Seperti interaksi manusia di zaman sekarang dengan HP, itu jawabannya. Seperti interaksi manusia di zaman sekarang dengan HP, sedikit-sedikit buka HP, sedikit-sedikit buka HP. Kalau di zaman dulu sedikit-sedikit buka Quran, sedikit-sedikit buka Quran. Ada waktu kosong buka Quran, itu zaman dulu. Mudah-mudahan Allah SWT memperbaiki Kondisi kaum muslim Kemudian hak yang ketiga Yang berkenaan dengan hak Yang ketiga Dari Al-Quran Ketiga atau keberapa? Ketiga ya Itu dengan kita Beriman terhadap hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Kita wajib berih terhadap hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Orang-orang orientalis barat itu mereka membaca mentadaburi bahkan sebagian mereka menghafal Al-Qur'an. Namun, apakah hal tersebut akan bermanfaat bagi mereka di hari jamat? Karena sama sekali tidak. Ya. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Berimannya kita terhadap Al-Quran. Ah. Mereka, mereka membaca, mentadaburi, sebagian mereka menghafalkan Al-Quran demi untuk merusak Al-Quran demi untuk merusak agama saya. Maka ini bukan Suatu yang ringan Itu kita wajib mengimani seluruh Apa yang terkandung dalam Al-Quran Kemudian yang terakhir Di antara hak Al-Quran Itu Kita kumpulkan saja dan mengamalkan itu yang paling penting membaca dan mengamalkan dan Ibn Upayim menambahkan yaitu berobat dengannya berobat dengan Al-Qurah itu wajib berobat dengan Al-Qurah itu meluruh dia mengatakan bahwa di antara Al-Qur'an Meninggalkan Al-Qur'an adalah tidak mau berabat dengan Al-Qur'an Ketika dia yang sakit, langsung sibuk mencari obat dokter Boleh, tidak masalah Namun jangan lupakan Al-Qur'an adalah obat Taik. Kemudian Hak Yang Ketiga Dari hadis kita Yaitu hak Rasul Hak Rasul Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala Hak Rasulullah S.A.W Itu disebutkan Al-Sheikh Al-Zaimi Ada delapan Adapun yang disebutkan Al-Sheikh Muhammad Al-Tamimi Hajalah empat Namun hakikatnya Tidak dua sama Salih melekat Yang pertama adalah memurnikan ittiba ya ketaatan yang sifatnya mengikuti petunjuk itu adalah ittiba ya. memurnikan ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi jadi kita tidak ada kewajiban untuk mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari masjid tidak ada. Tidak ada kewajiban. Bagagaya saya ya, ketika ada ustaz yang saya dengar dari speaker dia mengatakan seperti itu. kalau kita beribadah tidak boleh mencampurkan mazhab. Karena nanti di hari kiamat kalau kita mencampurkan badhak Imam-imam badhak akan menolak kita Imam Syafi'i akan menolak kita Imam Ahmad akan menolak kita Padahal ya Kalau kita melihat Dari nas-nas hadis maupun Nas-nas ayat Kita akan dikumpulkan bersama Para Rasul Umat Islam akan dikumpulkan bersama Rasulullah Rasulullah rasul. Sebagaimana Rasulullah rasul pernah melihat dipelihatan umat yang luar biasa besar bersama Nabinya maka beliau mengira itu adalah umatnya beliau. Ternyata itu adalah umatnya Nabi Musa as. Demikian juga ada umat-umatnya lain ya. yang bersama Nabi mereka. Di antara mereka, di antara Nabi ada yang hanya pengikutnya satu orang, ada yang hanya pengikutnya dua orang, ada yang hanya segelintir orang ada yang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Ini membuktikan bahwasannya nanti di hari kiamat kita itu akan dikumpulkan bersama nabi kita, bukan bersama imam mazhab, tidak. Dan kita di kuburan akan ditanya tentang rasul, tidak ditanya tentang imam mazhab. Di dalam di dalam kuburan ada tiga pertanyaan saja. Man rabbuka? Siapakah Tuhanmu? Kemudian Wa ya, Apa agamamu? Kemudian Wa man nabiyyuka? Siapa nabimu? Dalam riwayat lain mal ladzi ursila ilayk? Siapa yang diutus kepadamu? Jadi tidak ada pertanyaan yang menanyakan tentang ibadah, tidak. Dan bermadzhab itu sifatnya boleh. Tidak wajib, tidak Boleh Boleh bermadhab, boleh tidak Bermadhab itu hanya memudahkan kita Untuk memahami fikir Maka Kemurnian itibat pengikutan, pengikutan kita Kepada seorang itu hanya untuk Rasulullah SAW Tidak kepada yang baik oleh karenanya Allah Swt bersulaman di surah Al Ahzab ayat 21. Laqadika lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tola yang baik. Limang kahaya bagi orang yang berharap terhadap Allah dan hari akhir. Maka tidak pernah kita mendengar ada ayat laqadika Fii a'immati madhahibikum Uswatun hasanah Sungguh telah ada di imam-imam badhah Suri ta'ala lima Betul mereka para ulama Yang kita wajib memuliakan mereka Mengikuti petunjuk mereka Ketika di atas dalil ketika Merujuk kepada Dali, sesuai dengan Yang ini Kemudian hak yang yaitu kita wajib mengimani Rasulullah sebagai rasul. Kita wajib mengimani Rasulullah sebagai rasul. Sehingga kita tidak boleh meragukan ini. Kita wajib mengimani bahwasanya Nabi Muhammad sebagai rasul tidak kita dustakan Dan tidak kita ibadahi Kemudian hak yang setelahnya yaitu kita mengikuti perintah beliau. Kita mengikuti perintah beliau. Taatuhu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Haşr ayat yang ketujuh. Wma aatakum Rasulu fudu. Apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari perintah maka kerjakanlah Jadi hukum asal dari perintah Rasulullah SAW sifatnya adalah wajib. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahasanya perkara tersebut adalah sunnah. itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat meninggalkan apa yang beliau larang. Ini hak rasulullah, sunnah, dan wajib kita kenali. Dariilnya apa? Di dalam ayat yang sama, al hasyir ayat yang ketujuh, wa manahakum anhu fanta. Dan apa-apa yang dilarang oleh rasul terhadap kalian maka tinggalkan. Kemudian yang setelahnya Di antara hak rasul adalah Kita tidak beribadah Kecuali Di atas syariahnya Kita tidak beribadah Kecuali di atas syariahnya Tidak boleh kita Mengadang-adangkan suatu tidak yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya banyak. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man amilah amalan leis saalihi ampunah pakwari. Barangsiapa yang beramal dengan amalan yang tidak di atas petunjuk kami maka amalannya terkelar. Say. Kemudian sebagai tambahan dari Sheikh Thaimit yaitu poin selanjutnya kita membela syariatnya, kita membela syariat. Jadi kalau ada yang berani merubah rubah syariat, kita bela. Apalagi mencela beliau, mencela agama ini, kita wajib membela kita. Namun dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang ikhlas, tidak. Ya, dengan menggunakan cara-cara yang tidak diperkenalkan oleh syariat seperti berdemo dan yang lain tidak. Kita wajib membela syariat kita. Kita wajib membela agama kita. Namun harus menggunakan cara-cara yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Kemudian yang terakhir yaitu kita menolong beliau kalau memang beliau masih hidup itu bagi sahabat Adapun ketika sudah meninggal beliau maka kita wajib menolong sunnah beliau Ini termasuk hak Rasulullah SAW kita. menolong sunnah beliau Jadi kalau misalkan ada suatu sunnah suatu petunjuk kalau sunnah sulami, sudah mulai ditinggalkan kita hidupkan, kita hidupkan supaya orang tahu ini adalah sunnah. Kemudian setelahnya hak yang berkenaan dengan dengan siapa wali alim muslimi, hak-hak bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin. memimpin A'immah Di dalam bahasa Arab Adalah jamak dari kata Imam Dan Imam Di dalam bahasa Arab artinya Adalah Al-Qudwah Contoh Tauladan Allah SWT ta berfirman Di surat An-Nahl Ayat yang ke-120 Inna Ibrahim Maka ummatan qanitan sesungguhnya nabi ibrahim adalah ummah maksud ummah di situ adalah tauladan qanitan yang tunduk kepada allah subhanahu wa ta'ala dan di antara yang menunjukkan akan hal tersebut bahwasanya pengertian imam di dalam bahasa arab artinya tauladan adalah firman Allah SWT Di surat Al-Furqan Ayat yang ke-74 Allah SWT Berfirman Waja'alna lil-muttaqina imamah Waja'alna lil-muttaqina imamah Ini termasuk doa yang disyaratkan Kita ucapkan Dan jadikanlah kami sebagai Imam bagi orang-orang Yang bertakwa Maksudnya apa? Sebagai Tauladan Sebagai Suri tauladan bagi orang-orang Dan pemimpin kaum muslimin Itu terbagi dua ya, Pemimpin kaum muslimin itu terbagi Dua Kelompok yang pertama adalah Para ulama Itu pemimpin kaum muslimin Dan yang dimaksud dengan ulama di situ adalah para ulama rabbani. Para ulama yang benar-benar telah berilmu dan mereka mengamalkan ilmu-ilmu mereka. Itu adalah ulama rabbani. Merekalah pewaris para nabi. Para ulama Nabi sallallahu alaihi mengatakan, "Innal anbiya' la yuwarrisuna dinan wa la jihama." Walakin warthul ilma Sungguhnya para nabi Tidak mewariskan dinar Mas-mas Wa dirhaman Dan juga demikian dirham. Walakin warthul ilma Akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhathahu akhathah bihaddin wafiat Barang siapa yang mengambil Warisan tersebut Maka sungguh dia telah mengambil Bagian yang banyak Maka hakikatnya kita sedang mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena suatu ketika Abu Hurairah melewati pasar dan didapati manusia sudah mulai meninggalkan majelis ta'lim. Maka beliau mengatakan, "Wahai manusia, Tidakkah kalian mengambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ketika itu manusia langsung berbondong-bondong menuju masjid Masjid Rasulullah sallallahu wasallam mesti Dawawi. Kemudian tidak lama kemudian mereka kembali kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, itu adalah Orang yang baik dan tidak pantas Untuk menggoda mereka, maka beliau menjelaskan apa yang kalian lihat. Maka mereka mengatakan kami melihat ada macam-macam diskip. Ada macam eh, pembahasan kitabullah ada macam hadis, hadis. Maka beliau katakan itulah warisan Rasulullah, selalu mengalihi masalah. Itulah warisan Rasulullah, selalu bersama. Bukan harta ya, bukan. Yang lain Maka Pemimpin Yang pertama adalah Para ulama Mereka adalah Pewaris Nabi S.A.W Dari segi Keilmuan Dan ibadah Dan akhlak Itu ulama yang berbadi mereka yang mengambil warisan Nusul Sosalam dalam hal ilmu, ibadah, dan akhbar, dan sungguhnya mereka ulul amri orang-orang yang berhak untuk memerintah yang sebenarnya. Sebenar sebenarnya dijelaskan di anda ha ulama yubasyirunal amam karena merekalah orang yang langsung berinteraksi dengan manusia. Adapun pemimpin yang sifatnya umarok pemerintah itu tidak tiap hari berinteraksi dengan manusia. Wa yubasyirunal umara kata beliau dan merekalah yang berinteraksi langsung dengan para pemerintah. wa yubayyinuna dinallahi wa yad'una ilaih. Dan merekalah orang-orang yang menjelaskan agama Allah dan menyerukan kepadanya. Itulah para ulama. Kemudian kelompok yang kedua dari pemimpin kaum muslimin adalah al-Umaro. Al-Umaro. Apa itu al-Umaro pak? Al-Umaro itu apa? Ya. Pemerintah. Ya. Orang-orang yang di tangan mereka lah kepengurusan suatu negara. Yang hendaknya mereka itu Mempraktekan Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Kedua komponen ini Kalau sama, Yaitu ulama Dan umarok Itu akan Tentera suatu negara Tugas para ulama adalah menjelaskan syariat. Tugas para ulama itu apa? Menjelaskan syariat. Dan tugas para umara, pemerintah adalah menjalankan syariat. Tugas para ulama menjelaskan syariat. Sejelas jelas. Tugas para umar tugas para pemerintah adalah menjalankan syariat. maka kita lihat negara Saudi Arabia. Negara Saudi Arabia dahulunya adalah negara yang terpecah pecah Masing-masing suku memerangi suku yang lain. Belum ada negara yang bersatu. Namun setelah datang ya Sayy Muhammad Al-Tamimi yang dibantu oleh Raja Muhammad bin Saud untuk menegakkan negara di atas Tauhid maka terrealisasilah suatu negara yang aman, tentram, damai lagi penularan. Dan itu kita rasakan ketika di sana. Kalau kita nyetir mobil, kemudian kita letakkan mobil itu dalam kondisi kaca terbuka, mobil menyala. Tidak ada yang berani untuk mengambil mobil itu, karena ancamannya besar, curi mobil atau. Dan kalau orang mencuri mobil, udah dilacak karena di sana sudah sistem, ya, elektrik semuanya. Apa-apa kalau mau masuk parkir sudah, ya tinggal nyorot kemudian baru bisa masuk Kalau ada pelanggaran di lalu lintas langsung menyorot ke plat nomornya Langsung datang SMPs, Anda harus membayar sekian ratus real atau sekian ribu real Karena Anda sudah melanggar peraturan ini dan itu. Maka ini dua hal, dua komponen. Kalau sudah bekerja sama, maka suatu negara akan menjadi negara yang aman. Ulama dan ulama. Ulama yang menjelaskan syariat sejelas-jelasnya. Dan umarnya berusaha menjalankan syariat ini di tengah-tengah. Adapun nasihat terhadap para ulama ini Atau hak-haknya Karena tadi diantara pengertian nasihat adalah kita menjalankan Dengan sesungguh-sungguhnya Untuk memenuhi hak-hak yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini Maka apa saja hak-hak para ulama Adapun hak para ulama yang pertama adalah kita wajib mencintai mereka, karena kalau kita tidak mencintai mereka, kita tidak akan mengikutinya. Dan seorang dicintai sesuai dengan kadar keimanan dan keilmuannya. Para ulama itu. Bagaimana dan kemulanya sudah tinggi, maka sudah kewajiban bagi kita untuk mencintai mereka. Kemudian yang kedua adalah membantu mereka di dalam menjelaskan kebenaran. Ini termasuk hak para ulama. Membantu mereka di dalam menjelaskan kebenaran. Nah, kalau ada yang punya website. Ada yang punya grup whatsapp Kemudian ulama menulis Suatu perkataan, menulis suatu Hal ilmiah, kita sebarkan Itu termasuk hak para. Kita sebarkan Karya tulis mereka Kita sebarkan kebaikan Yang mereka telah sebarkan Kemudian Hak yang ketiga Adalah Membela kehormatan mereka Membelah hormatnya Ini kewajiban ini. Oleh karenanya Kalau ada orang Di depan kita Kemudian Dia Menyebutkan suatu Keburukan terhadap Seorang ulama yang kita kenal Dengan ulama rohban Apa kewajiban kita Kalau ada seorang yang menyebutkan atau menjebarkan keburukan seorang ulama yang kita kenal dia seorang ulama yang berbani apa kewajiban kita? Yang pertama adalah kita wajib bertabsud, bertabayun, mencari kebenarannya. Apakah benar ulama tersebut berkata demikian? Itu wajib, tidak boleh kita telan mentah minta, -minta. Dan ini yang banyak ditinggalkan oleh sebagian muslimin. Ketika seorang menyebarkan suatu perkataan, bisa kepada para ulama, kemudian diterangkan-terangkan sehingga tersebar lagi. Bahwa kewajiban bagi kita, ketika mendengar ada keburukan yang disandarkan kepada para ulama, Yang pertama kita harus bertanya dulu, apakah benar beliau berkata demikian? Kemudian tahapan yang kedua Itu Kalau kita sudah cek bahwasanya ini benar perkataan ulama tersebut Yang kedua adalah Kita lihat Apakah perkataannya tersebut memang benar-benar Mungka Benar-benar ya, Murni kesalahan Tahapan yang kedua Kita cek apakah perkataan tersebut merupakan suatu atau kegeliruan karena ada orang yang sudah ribut kemana-mana menyebarkan suatu keburukan yang dia pikir itu merupakan keburukan padahal ternyata kalau diteliti lagi ulama tersebut tidak sedang menjelaskan seperti apa yang dia lakukan. Ini yang banyak terjadi. Terkadang ada salam ulama yang ditanya secara pribadi. Maka dia jawab dengan sesuai dengan kondisi orang tersebut. Namun dia rekam. Ada orang yang rekam kemudian disebabkan. Dianggapnya untuk seluruh manusia. ada beda. Terkadang ada fatwa itu yang khusus untuk orang itu saja. Karena kondisinya berbeda. Kemudian yang ketiga Kalau memang sudah jelas Bahwasannya apa yang di Ulama tersebut Memang beliau yang mengatakannya Kemudian memang itu merupakan Kekeliruan Maka wajib Bagi kita untuk ya, tetap menjaga kehormatan ulama tersebut sambil kita berusaha untuk menasihatinya. Kita tetap menjaga kehormatan ulama tersebut sambil kita menasihatinya. Kita wajib menasihati para ulama. Karena ulama masih sama dengan kita manusia yang bisa jadi dia khilaf. Jadi tidak ada kesalahan bagi kita untuk mengesms atau mengeluarkan keterangan alim yang kita kenal. Kemudian kita katakan Muhaish, Sheikh. Kalau di Indonesia ulamanya adalah Sheikh. Ada ulama yang sebut Kiai. Waikai dengan adab dengan penuh adab kita berikan nasihat. Kemudian kita dengarkan apa alasan beliau. Kalau memang beliau itu orang yang benar-benar baik Akan berima nasihat Orang yang benar benar baik itu Akan mudah menerima nasihat Dan jangan seperti orang yang Dilakukan oleh sebagian manusia Yang kurang beradab Ketika bertemu Orang yang bersalah, dia yang bersalah Dikata-katai dengan Perkataan yang Tidak baik apa yang telah kau ada-ada? Atau apa perkataan perkataanmu yang tentang katakan ini? Atau antah atau engkau itu tidak takut kepada Allah ya? Subhanallah. Jadi bagaimana mau menerima nasihat dari orang yang seperti itu caranya? Maka tidak mengapa, bahkan itu menjadi kewajiban bagi kita ada kesalahan, kita ingatkan Walaupun itu seorang ulama Jadi Itu nasihat terhadap para ulama ya, Maka kita tidak boleh diam Kalau ada kesalahan dari para ulama Bisa jadi dia hilang Kalau kita ingatkan, dia rujuk Jadi itu biasa Di kalangan para ulama Kemudian nasihat atau hak yang terakhir Ini ada tambahan juga yaitu kita memberikan saran kepada para ulama ketika memang ya cara yang beliau lakukan kurang pas. Contoh. Ada ulama yang terlalu bersemangat. Setiap bermajlis senantiasa memberikan nasihat. Sehingga hal itu memberatkan manusia. Majlis nasihat, majlis nasihat, majlis nasihat, majlis nasihat. Maka tidak mengapa kita memberikan masukan terhadap ulama tersebut. Wahisim, alolim, ulasana, alislim, imuhayyin, pakkyai, semuanya manusia. Mereka terkadang lelah di waktu-waktu tertentu. Mungkin ada bagusnya kalau diberikan nasihat di waktu ini dan itu tidak mengapa. Bukan berarti kita menghalangi kebenaran tidak. Namun supaya nasihat itu benar-benar kena benar, di waktu yang pas ketika mereka siap untuk menerima nasihat tersebut. Oleh karena aja ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya takhawwal bil mu'idzah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu itu tidak terus-terusan memberikan nasihat kepada para sahabat. Khasyyat sama sebagaimana dalam riwayat Bukhari khawatir mereka akan bosan terus diberikan nasihat khawatir bosan manusia juga biasa manusia maka nasihat itu harus diselingi dengan interaksi yang biasa tidak terus-terusan nasihat. Itu yang berkenan dengan nasihat para ulama. Kemudian yang berkenan dengan nasihat para pemimpin kaum muslimin. Para pemimpin kaum muslim Apa saja nasihat atau hak mereka ya Berarti yang dimaksud dengan nasihat Di dalam hadis itu adalah Hak-hak pemimpin terhadap umat Apa saja yang termasuk terhadap hak-hak pemimpin Yang pertama adalah Kita wajib Meyakini akan kepemimpinan mereka Kita wajib Karena kalau kita tidak meyakini mereka pemimpin Kita tidak akan menjalankan perintah Perintah mereka Dan kita tidak akan meninggalkan Larangannya mereka Bahkan di dalam hidup ini Kita wajib Meyakini adanya pemimpin Tidak boleh kita hidup Meyakini tidak adanya pemimpin Tidak boleh Karena Nabi S.A.W. pernah mengatakan Man matah Barang siapa yang meninggal Yang tidak ada di atas pundaknya Bayat Janji setia kepada Pemimpin atau suatu pemimpin Maka dia akan meninggal Dalam kondisi mati Jahiliyah Mati dalam kondisi Jahiliyah Maka dia akan mati dalam kondisi apa? Pendisi Jaziriya. Ya, hadis riwayat Imam Muslim nombor tiga ribu empat ratus Man mata atau Man kharaja minat Ini hadisnya. Barang siapa yang keluar dari ketaatan terhadap pemerintah, wa farqal jamaah dan meninggalkan jamaah fa mataa mita tan Maka dia akan mati dalam kondisi mati jahiliyah. Man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang meninggalkan ketaatan terhadap kepemimpinan, tidak mau meyakini adanya pemimpin. Wa farqal jamaah, dia meninggalkan jamaah kaum muslimin. Mata mengatur nisa kemudian dia meninggal maka dia meninggalnya dihukumi sebagai orang jahili ini kemudian hak yang kedua adalah menyebarkan kebaikan penerima ini yang wajibannya menyebarkan kebaikan Pemerintah Kenapa? Karena hal tersebut Menimbulkan Kecintaan manusia terhadap Para pemerintah Dan kalau mereka sudah mencintai pemerintah Maka akan mudah untuk diarahkan Akan mudah untuk diatur Dan jangan seperti yang dilakukan oleh Sebagian manusia yang senang menyebarkan keburukan-keburukan pemerintah. Dan ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh kita menyebarkan keburukan-keburukan pemerintah. Kalau ada kesalahan, kita wajib menasihati mereka secara rahasia. Bukan dengan cara menyebarkan keburukan. Kenapa? Karena pemerintah kalau sudah jatuh wibawanya, itu jadi kehancuran di suatu negara. Akan terjadi orang-orang. Ya, Seperti yang kita lihat bagaimana di tahun 97. Masih ingat, Pak? Bagaimana di tahun 97 para orang, orang Indonesia berusaha untuk mengumpulkan penging. Dan kita lihat luar biasa kerusakan terjadi di mana-mana. Di -mana. jaraah, rambot, dan Dan para ulama mengatakan Adanya pemerintah yang zalim 60 tahun lebih baik daripada tidak ada pemimpin, tidak ada pemimpin walaupun cuma hanya satu hari. Bayangkan. Adanya pemimpin zalim selama 60 tahun itu lebih baik daripada tidak ada pemimpin walaupun hanya satu hari. Karena kerusakannya akan luar biasa besar. Ketika tidak ada pemimpin Kemudian hak yang ketiga dari para pemerintah adalah kita wajib memenuhi perintah mereka dan meninggalkan larangan mereka. Namun tentu ini harus diikat dengan selama mereka tidak memerintahkan terhadap maksiat. Adapun kalau mereka memerintahkan untuk berbuat maksiat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan la ta'atu li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap satu makhluk pun di dalam rangka bermaksiat kepada al-Khalik yaitu Allah wa ta'ala. Tidak boleh. Kalau mereka sudah memerintahkan dalam perkara yang maksiat, sudah tidak ada ketaatan terhadap mereka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59 Allah Subhanahu wa taala bismillah Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati ar-rasula wa ulil amri minkum Wahai orang-orang beriman taatilah Allah dan taatilah rasulnya dan pemimpin-pemimpin kalian pemimpin. Dan ulil amri di sini Para ulama berserisih, apakah masuk padanya ulama atau hanya pemimpin saja. Di antara mereka ada yang katakan masuk padanya para ulama. Kita lihat, ayat ini menggunakan kata ati'u untuk Allah dan Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Adapun untuk ulil amri, wa ulil amri. Tidak diulangi lagi, ulil wa ati'u. Tapi langsung, wa'ulil am, para ulama menjelaskan, faedah dari hal tersebut bahwasanya, ketaatan terhadap pemimpin itu harus berada di bawah ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Ketaatan kepada pemimpin itu harus di bawah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Oleh karena tidak diulangi lagi kata-kata ati'u untuk ulil am, Dan kita meyakini bahwasanya ketaatan kita kepada pemerintah di dalam perkara yang mubah ataupun perkara yang wajib itu adalah ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wataala. Karena ini dalilnya jelas. Ya iwal amanu na'amanu awti ullah. Baik orang beriman taatilah Allah. Wa atti rasul dan taatilah rasul. Wa ulil amri mukminin. Dan demikian juga pemerintah kalian. Ini perintah dari Allah Kita wajib mentaati Perintah, bukan dari perintah Ustaz kita tidak. Ini perintah dari Allah, kita wajib taat Kepada pemerintah kita Dan tidak disyaratkan Untuk kita taat Kepada mereka itu Mereka tidak boleh Bermaksiat, tidak ada syarat seperti itu tidak seperti sebagian kelompok yang membolehkan memberontak kepada pemerintah, mereka mengatakan apa? Ya, kita itu wajib taat kepada pemerintah. Kalau mereka tidak dongin, kalau mereka tidak bermaksiat. Subhanallah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Di dalam riwayat Bukhari nomor 7130 7142. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u wa athi'u." Dengarkanlah oleh kalian dan taati mereka, yaitu pemimpin-pemimpin kalian. "Wa ini stumila alaikum Abdul Habasiy walaupun yang menjadi pemimpin kita itu adalah seorang budak." Seorang budak saja, seorang hamba sahaya kita wajib bertaatinya. Ketika memang menjadi pemimpin, walaupun syariat tidak boleh budak menjadi pemimpin. Namun kalau seandainya seorang budak tersebut, ya mengumpulkan kekuatan, kemudian menggulingkan pemerintah yang sah, kemudian dia menjadi pemimpin, maka kita wajib taat kepada pemimpin tersebut. Karena cara pemilihan pemimpin itu ada beberapa cara, di antaranya adalah dipilih oleh pemimpin yang sebelumnya. Ini seperti Yang dilakukan oleh Abu Bakar terhadap Umar Kemudian yang kedua adalah syurah Dengan musyawarah dari Ulul Amri, dari orang-orang yang Memiliki ilmu Seperti yang dilakukan oleh Umar terhadap Usman 6 orang yang memilih kepemimpinan Usman r.a Kemudian Kalau seandainya ada orang yang memberontak atau orang yang mengalahkannya, bukan memberontak, tapi mengalahkan. Ya, seperti yang terjadi di Mesir misalkan itu ya, mereka kan menggulingkan pemerintah yang ada. Maka ketika yang menggulingkannya itu menjadi pemimpin, maka kita juga wajib untuk mentaati pemimpin, walaupun dengan cara yang tidak dibenarkan. Namun kewajiban kita terhadap Ketaatan untuk pemimpin itu lebih diutamakan daripada kedoliman pemimpin itu sendiri. Karena kezoliman pemimpin itu untuk dirinya sendiri. Adapun kewajiban kita adalah mentaati para pemimpin. Masing-masing punya kewajiban sendiri-sendiri. Mereka berbuat zolim itu kewajiban mereka atau kesalahan mereka. Adapun kewajiban kita adalah kita wajib mentaati mereka. Bisa difahami sampai sini? Bisa difahami ya? Bahkan dalam riwayat Imam Muslim. Nabi saw mengatakan asmi waati, isma waati, dengarkan dan taati. Wa in akhda malak, wa dorobagohr. Walaupun pemimpin kita itu mengambil harta kita dan memukul punggung-punggung kita, subhanallah, kita tetap wajib untuk Saat kepada para pemimpin. oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi itu tetap mewajibkan kita untuk taat kepada pemimpin kecuali illa antara kufuran bawahan kecuali kalau memang kalian melihat adanya kekufuran yang jelas jelas seperti siang hari indah kuminoh wahibur cihiburan yang dengan itu engkau memiliki alasan di sisi Allah Subhanahu namun nanti kita akan sebutkan tidak serta merta ketika pemimpin kita kufur itu kita boleh ya, menggulingkan atau tidak kemudian hak yang keempat ya hak yang keempat itu kita mewajib menutupi aib- aib mereka kita wajib menutupi aib, -aib Sebaik mereka Sebisa mungkin Dan kalau bisa kita nasihati mereka Kalau bisa kita nasihati mereka Dengan berbagai macam cara Selama cara itu dihalalkan Dengan misalkan kita bertemu langsung Kita ngobrol langsung Kemudian Setelah kita keluar dari majelis itu Tidak boleh kita Sebarkan perkataan kita terhadap Jangan kita katakan oh, Saya sudah nasihati dia Namun dia tidak mau menerima tidak boleh sebut. atau misalkan kita kirim surat yang tidak menjatuhkan wibawa pemimpin. Kalau seandainya pemimpin kita menerima, alhamdulillah kita telah menaikkan kewajiban kita dan kebaikan akan terbukti. Namun kalau seandainya mereka menolak, minimalnya kita sudah terlepas dari kewajiban kita. Kemudian hak yang kelima yaitu tidak boleh kita memberontak terhadap mereka. Tidak boleh kita memberontak terhadap pemimpin yang saya. tidak boleh. Di antara yang terlarang juga yaitu kita berdemo, tidak boleh berdemo itu. Karena pertama mutoharu demo itu bukan dari syariat Islam. Yang kedua, bahwasanya di balik demo itu pasti ada mafsadat, baik itu mafsadat kecil maupun besar. Minimalnya jalan potok. Pot-pot bunga pecah. Kalau sudah begitu. Rumput-rumput diinjak. Yang mafsadat besarnya jiwa terkorupsi. Jiwa terkorupsi. Bagaimana ketika orang disemprot oleh gas harumannya berlarian sehingga jadi terinjak. Padahal yang didemui cuma dihukumi dengan, ya, imbas di penjara atau tidak boleh keluar negeri dan sebagainya. Namun salah seorang nyawa di antara kaum muslimin yang lebih berharga di sisi Allah dari Ka'bah melangkahnya. Ya, Dan boleh kita memberotak terhadap pemerintah. Dan Nabi SAW memberikan duksa Illa antara kufuran berbuahan Di dalam riwayat Bukhari Kecuali kalau kita melihat adanya Kekufuran yang jelas Jelas di depan mata kita Pemerintah kita Sujud kepada Rahalah Waliyahubillah mudah-mudahan Namun apa kata para ulama ini pun tidak boleh juga kita menentangnya. Kecuali kalau di sana ada kesalahan yang pasti dan kita memiliki kekuatan. Tapi kalau tidak ada kekuatan tidak boleh. Bahkan akan terjadi pertumpahan darah ya, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Dan itu tugasnya para ulama. Tugasnya para Ulama untuk menentukan Sifulan ini dirumuskan ke dalam Kufur besar Boleh kita ya, keluar memberontak padanya Itu tugasnya para ulama Bukan kita Dan tidaklah pemberontakan terjadi Kecuali ya, Kepurukan yang lebih besar Akan meninggal yang kita lihat sekarang Di Syria Sebelumnya di Iraq di mesir yang dikenal dengan arabian string atau apa ya yang dimulai dengan seorang yang membakar dirinya sehingga bentuk orang-orang arab merasa ikut ibad terhadap orang yang membakar dirinya tersebut sehingga terjadilah demonstrasi yang besar besaran dari orang arab sehingga suriah jatuh dan yang lainnya negara-negara arab itu jatuh kemudian yang nampak yang keluar pemimpin yang lebih buruk semua bashar asad mereka kira itu baik, subhanallah ternyata lebih pengis dari bapanya, membunguh jutaan korupsi. Maka itulah ya. Ketika mereka menghalalkan demo, kemudian menghalalkan memprotes kepada pemerintah yang sah, maka masyarakat yang lebih besar yang mereka dapatkan. Kemudian yang terakhir yaitu Wahab hak kaum muslimin secara umum diantaranya adalah dengan kita sebagai sudah Rasulullah hakul muslim ala muslim si, ya. hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6 nah. itu hadis yang sudah kita dengar sebelumnya namun secara umum hak muslim terhadap muslim yang lain adalah yang pertama, kita wajib mencintai mereka Kita wajib mencintai sesama kaum muslimin Oleh karenanya, Rasulullah SAW bersabda ya, Afsus Salam Bainakum ya. Ala adulukum ala syaih Iza fa'atumu tahababtum Apakah kamu mau Atau kalian mau saya tunjukkan dengan sesuatu yang Kalau kalian lakukan, kalian akan saling mencintai Afsus salam abaih lakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Baik terhadap yang kenal maupun yang tidak kenal. Kita sebarkan salam. Kita wajib mencintai kaum Muslimin. Kemudian juga di antara hak kaum Muslimin Yaitu memberikan nasihat kepada mereka. Memberikan nasihat ketika memang dibutuhkan. Kemudian di antara hak mereka kita membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan itu hak konsumsi atau hal-hal yang lain yang memang tujuannya adalah untuk menggapai manfaat untuk kaum muslimin dan menghindarkan mundorat dari mereka itu semuanya termasuk hak bagi. Muslimin terhadap kita. Ya. Kalau ada suatu bahaya yang akan menimpa kaum Muslimin, kita wajib kita Ada duri di ada suatu yang membahayakan batu yang besar, itu termasuk hak kaum Muslimin. Ya. Adapun faedah dari hadis yang kita simak sudah waktu atau cukup saja ya yeah? oh pertanyaan. Hey. ada pertanyaan baik bagaimana ada pertanyaan bahkan ya hey. termasuk pemimpin yang kafi bagaimana ya Sebenarnya pemimpin yang kafir itu kita hanya wajib mencegahinya di dalam hal yang memang berkenaan dengan maslahat orang banyak. Contohnya peraturan peraturan yang mereka bikin untuk kemaslahatan orang banyak. Maka memang kita di situ memang harus ikut juga, walaupun datangnya dari Pemimpinan selama tidak berkenaan dengan syariat. Selama. Selama tidak bertengah dengan syariat, makanya ya, untuk orang-orang yang tinggal di Amerika, orang yang tinggal di Inggris, mereka harus mengikuti peraturan yang ada. Selama tidak bertengah dengan Beda kalau mereka dilarang untuk sholat, dilarang untuk haji dan sebagainya ini bukan wajib Kenapa? Ya, karena, karena di sana ada maslahat dan mendorong, ada masalah dan Adapun bolehkah kita memberontak? Nah itu kan bolehkah kita memberontak Italia? Kalau memang ya kaum Muslimin bisa, ada kekuatan boleh, kekuatan yang besar yang bisa menggantikan pemimpin yang sakit bisa. Tapi kalau tidak ada hanya membawa pisau dapir untuk apa? Kaum akan dihabisi. Maka istilah pentingnya peran ulama untuk mendakap bagaimana maslahat, masdar dan hal-hal yang berkaitan dengan pemimpin yang besar. Allah Batal. Berdasarkan nah. pernyataan pemimpin-pemimpin yang secara langsung. Langsung. Sistem yang kita pakai sekarang adalah sistem demokrasi Sistem demokrasi itu bukan Bagian dari sistem yang Dibenarkan di dalam syariat Kenapa? Karena sistem demokrasi ini Itu menyamakan Antara Suara Orang yang soleh Dengan suara orang yang Berdosa Allah semata Fana ja'alun muslimi Dan kalau dirimi Apakah kami akan menyamakan Atau menjadikan orang-orang yang Soalnya itu tidak orang-orang yang berdosa Tapi <tuk> tidak Kemudian sistem yang dipakai itu Berdasarkan suara yang banyak Dan tentunya Tidak mesti suara yang banyak itu yang benar Tidak mesti suara yang banyak itu yang Terpilih Atau yang Membawa kemaslahatan Bayangkan bagaimana Kalau yang banyak dipilih adalah Seorang yang rusak Banyak yang Dipilihnya itu Seorang yang waria Waliyadubillah Ketika banyak orang yang memilih waria Maka terangkatnya pemimpin waria Maka ini jelas Sistem yang berhentangan dengan Syariat Islam Namun kita tetap ya Di dalam hal ini Merujuk kepada para ulama merujuk kepada para, kita tanyakan kepada para ulama. Dalam kondisi seperti ini, apakah kita harus memilih? Kita tanyakan kepada mereka, bukan kepada saya. Namun secara hukum, bahwasanya sistemnya ini bukan dari atau bukan yang diberlakukan dari kalender syariat, Islam, Ughol, Itu dibahas di dalam kitab Raqul Malam angkatan Majal Bagaimana sikap kita terhadap perbedaan pendapat para ulama. Sulawatullah alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayn perkara yang halal yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma sunnah Di antara 25 ada yang salah Famadipta Pasluhut, Fakodisika Gerohani ini berangsya apa yang berhati-hati dalam perkara yang sama-sama itu Sungguh dia telah menjaga agama dan perangkatnya. Di antara perkara yang sama itu, samar bumbu, ada samar benda, samar hukum seperti ada ulama yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, itu sama. Bagi kita ya, kalau bagi ulamanya jelas Namun bagi kitanya sama Kita mengikuti yang mana Karena masing-masing sama-sama mengikuti Jadi Jadi kalau memang yang salah satunya tidak mengikuti Maka kita ikut yang mengikuti Jadi Kemudian juga ada kesamaran dalam hak Benda Kita keluar dari masjid. Ada sendal yang sama dengan sendal kita Ini yang mana sendal saya Maka kita wajib bertakwa dalam kesabaran-kesabaran itu juga. Kita tunggu atau kita tanya, bapak sebenarnya mana ya? Atau misalkan ketika kita di mesin damawi, kemudian kita dapati sendal kita sudah tidak ada, tapi ada. ada sendal lain yang posisinya berbeda namun mirip. Boleh nggak kita menggambar sendal itu? Jawabannya? Kita wajib berhati-hati di dalam orang lain Maka lebih baik kita tinggalkan Lebih baik kita tinggalkan Karena bisa jadi itu milik orang lain Kalau kita ambil Bisa jadi sehingga kita sudah dicuri oleh orang Itu sudah orang lain Maka kita tinggalkan Demikian juga di dalam perkara hukum Ada kesahaman-sahaman Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak Maka kita cari yang lebih selamat Untuk agama Dan diri bukan untuk kawanan suka kita tidak, tapi kita cari yang paling selamat terhadap agama kita. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya ya memelihara jiwat itu wajib. Ada yang mengatakan memelihara jiwa itu sunnah ketika lebih dari Maka sebagian orang tidak mau memotong jenggot walaupun sudah lewat dari satu genggaman. Khawatir pendapat yang benar bawasannya harus dipanjangkan tanpa dibatas satu genggaman. Demikian juga tentang menurunkan pakaian di bawah mata kaki. Sebagai ulama mengatakan makruh. Seperti Imam Nawawi di dalam Riyadhus Saleh mengatakan karom, namun ulama yang lain mengatakan haram bagi laki-laki. Maka kita cari yang lebih selamat bagi agama kita. Apa yang lebih selamat? Kita tinggalkan. Karena kalau saning yang benar adalah yang haram, kita selamat dari di diajar. Kalau saning yang benarnya adalah yang makruh walaupun seandainya kita tinggalkan kita selamat kalau ada ibadah yang mengatakan sebagian ulama itu mengatakan bahwasanya istiadah di akhir sholat dengan beristiada empatkan e, empat hal Allahumma innalillahi wa mina'aladzim bi jannah wa min aladzim bi kubur wa min fitnahi walamad dan mursalifitul masjid dan sebagian ulama seperti Daud al Ghairi mewajibkan ulama lain mengatakan sunnah Maka kita pilih yang lebih selamat bagi kita, yaitu kita kerjakan. Maka kita cari sesuatu yang paling selamat bagi agar bagi kita. Nanti di hari kiamat kita tidak akan rugi. Kalau kita pilih sesuatu dapat yang paling selamat, bisa kita amik. Cukup saja. Mungkin saja yang disampaikan. Terakhirnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita lakukan sekarang menjadi berat kita, berat timbangan kita di hari kiamat. Semoga Allah memberkati dan melatiilah segala yang dihampiri oleh ribuan. Subhanallahumma Rabbanu la ilaha illa Allah as-sabkiruna wa tibrayk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bersama, Bersama, Bersama, Hello, hello. Hello, boleh Kita akan belajar tentang penting kalau boleh kita jadi hari ketiga lah Baik kemudian kita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 Shahanaba na ko a और